Radio Tarbiyah Sunnah 1476 Kilohertz Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In alhamdulillahi nehmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu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 wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung radio Al-Bayan di Cianjur juga pendengar radio-radio yang tergabung ke dalam kajian bersama Radio dan TV RBK Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Amu Bapangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, Pemirsa Asil TV, Surau TV dan TV-TV lain dan para netizen di mana saja anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Melanjutkan kajian amalan hati. Kita sedang membahas salah satu amalan hati yaitu tafakkur Dan tema yang kita sedang bahas adalah beberapa buah dari tafakkur Kita sudah membahas enam poin buah dari tafakkur Terakhir yang kita bahas adalah Orang yang bertafakkur selalu beramal untuk akhirat Bukan untuk dunia Karena hasil tafakurnya Akan sampai kepada Kesimpulan yang benar Yaitu Dunia ini sementara Kita di dunia sekedar lewat sesaat Menuju kampung abadi yaitu akhirat Jadi amal yang dilakukan selama di dunia hanya untuk akhirat. Karena akhirat itu abadi, balasan yang didapat di akhirat juga abadi baik yang baik ataupun yang buruk. Adapun di dunia semu dan sementara, itu sudah kita terangkan. Kita lanjut ke buah dari tafakur yang berikutnya, Anatfakurah yurithul amdal qanaah wa zuhud fid dunya. Tafakur membuahkan sikap qanaah dan zuhud terhadap dunia. Qanaah itu merasa puas dan rido terhadap apa saja yang Allah berikan, sedikit ataupun banyak. Yang baik ataupun yang buruk? Yang baik apalagi? Ridho. Yang buruk pun ridho karena pasti dibalik keburukan yang Allah tetapkan untuk dirinya banyak mengandung kebaikan. Keburukannya hanya satu dua poin. Kebaikan dibalik keburukan itu lebih banyak. Ya makanya dia riil makanya dia puas itu sikap konaah makanya orang yang konaah tidak pernah mengeluh. Adapun zuhud sudah kita terangkan zuhud maknanya adalah tarku malayakni meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya berbeda sedikit dengan wara'. Wara' itu tarku ma yadhurru. Wara' itu meninggalkan apa yang madarat bagi dirinya. Semua yang bisa bikin madarat dia tinggalkan. Itu wara'. Adapun zuhud, semua yang tidak bermanfaat dia tinggalkan mana yang lebih utama zuhud apa warak zuhud karena kalau warak meninggalkan apa-apa yang bahaya, yang mazharat masih memungkinkan melakukan hal yang tidak ada manfaatnya selama tidak mazharat seperti melakukan hal-hal yang mubah tidak ada manfaatnya tidak berpahala, tidak ada manfaat yang bisa diambil dari perkara mubah, tapi dilakukan tidak berbahaya, maka orang yang warok selama tidak berbahaya masih dia lakukan, walaupun tidak bermanfaat. Adapun orang yang zuhud, yang mubah pun ditinggalkan karena tidak ada manfaatnya. Maka perbuatan orang yang zuhud hanya berkisar pada yang wajib atau yang sunnah kalau yang warak masih melakukan yang mubah meninggalkan yang haram dan yang makruh, tapi yang mubah masih, kalau yang zuhud jangankan yang haram atau yang makruh, yang mubah pun ditinggalkan itu zuhud dari sinilah kita tahu bahwa zuhud lebih apa? lebih utama daripada wara walaupun kedua-duanya utama nah zuhud juga wara termasuk qanaah lahir hasil dari tafakkur berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an Diaripujatkan oleh Imam Muslim dalam Kitab Sahih Muslim, sanadnya sahih. Beliau bersabda: "Undur ila man asfal min kum, walatundur ila man huwa fauqum, fahuajudaru Allah, tajdaru nikmat Allah. Lihatlah oleh kalian orang yang ada di bawah kalian dalam urusan dunia." Lihat kepada orang yang lebih fakir, lebih susah, lebih miskin. Dan jangan melihat kepada orang yang di atas kalian, yang lebih kaya, lebih berkuasa, lebih berpangkat karena hal itu tidak akan membuat kamu merendahkan nikmat Allah. Jadi kalau melihat selalu ke bawah dalam urusan dunia tidak menengadah ke atas dalam urusan dunia, maka dia akan menganggap agung dan luhur taraf nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Alhamdulillah saya punya motor butut-butut, weh -butut, orang memakai sepeda. Orang mah ngangkut ke jebak macet ruteuna ku kurilingan kan gitu ya. Saya mah bisa bay motong jalan ke ganggang dan seterusnya. Jadi nikmat yang Allah berikan kepadanya dianggap agung. Dianggap banyak. Dianggap lebih berharga dibanding orang lain. Ini sikap kona'ah. Puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Berkata Imam Ibn Battal. Rahimahullah. Tidaklah manusia berada pada hal-hal khusus dari dunia, kecuali ada dari ahlinya yang lebih khusus daripadanya. Jika kita memikirkan hal ini, kita akan menyadari bahwa nikmat Allah telah sampai kepadanya tanpa banyak orang yang memberikan kebaikan kepadanya. Oleh karena itu, kita harus berterima Fayakzumu ikhtibal tuh bila lika fimaadi. Tidaklah seseorang berada dalam satu kesulitan di dalam kehidupan dunia, kecuali pasti ada orang lain yang lebih sulit, lebih buruk keadaannya bagi dia dibanding dia. Dia ini bukan orang yang Paling sengsara Paling menderita Paling fakir Pasti ada orang yang lebih menderita dari dia Lebih fakir Lebih miskin Maka bila dia berfikir demikian Dia akan mengetahui bahwa nikmat Allah yang sampai kepadanya Banyak yang tidak Allah berikan kepada yang lain Dari sini lahir sikap syukur dari sini lahir sikap merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Inilah kona'ah. Dan kona'ah ini lahir dari hasil berfikir. Datang seseorang kepada Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid seorang ulama. Orang ini curhat menceritakan kepedihan hidupnya sengsara, miskin, susah, lihat awah ragab taya dahar sore hte isuk, cari terjemahannya, Ke Google bisa ya. Orang ini curhat tentang kemiskinan dan kesulitan hidup yang dialaminya. Seolah-olah dia ini merasa tidak berada dalam kenikmatan di dalam hidupnya. Lalu bertanyalah Yunus bin Umbaid. Aisuruka bibasurika hadha alladhi yubsiru bihi mi'atu alfi dirham? Qala rajulla. Qal fabiyadayika mi'atu alaf? Qala rajulla. Kata, "Fabi rezilika." Kata Rasulullah. "Fadzakar bin Amil Allahi alaih." Yunus, "Ara indaka miat ala, fa anta tashkul haja." Kata Yunus, "Mau enggak kamu menjual kedua matamu ini dengan harga ratusan ribu dirham? Satu dirham?" Kira-kira katakanlah 60 atau 70 ribu rupiah. 100 ribu dirham berapa miliarannya? Mau enggak kamu jual kedua matamu dengan harga ratusan ribu uh, dirham? Dia jawab enggak mau. Gimana kalau kamu jual kedua tanganmu seharga 100 ribu dirham? Mau? Dia jawab enggak. Gimana kalau kedua tanganmu kamu jual 100 ribu dirham, mau gak? Enggak. Lalu Yunus menyebut berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada orang itu Untuk dijual dengan harta kekayaan dunia Semuanya dijawab tidak mau Apa kata Yunus? Aku melihat engkau punya kekayaan sampai jutaan dirham dalam tubuhmu kalau masing-masing organ tubuh kita dijual bisa miliaran gitu, ratusan juta digabung semua tuh bisa miliaran. Itu nikmat Allah yang tidak bisa terbeli dengan harta dunia. Maka Kata Yunus Ar-Rahim, kami at Allah fadatash kulhaja. Aku melihat engkau memiliki kekayaan sampai jutaan atau seratusan ribu dirham, tapi engkau masih mengeluhkan kebutuhan duniamu. Mengajarkan kona apa yang Allah berikan berupa nikmat ini sudah luar biasa, tidak bisa ternilai oleh harta dunia. Suatu saat Ibn Samak, Ibn Samak masuk menemui Harun Ar-Rashid. Harun Ar-Rashid seorang khalifah. Ibnu Samak ini seorang ulama. Dan dia dipanggil oleh khalifah. Lalu diundang untuk minum bersama. Setelah duduk bersama disajikan minuman, ketika Harun al-Rashid itu mau meminum air itu, maka ibnu Samak bertanya, Alaris likaya amiral mu'minin, Laumunita hadhis hadihis syurbah, bikam kunta tashtariha, sebentar, wahai Amirul mu'minin, seandainya, Engkau tidak bisa meminum air ini. Terhalang darimu. Berapa kamu mau memberani membayar untuk bisa minum air ini? Di tengah kehausan. Dia menjawab, Bin Nisfi Mulki. Aku akan bayar dengan setengah dari kerajaanku. Setengah dari kekuasaanku. Ali bin Samak menyatakan ishrab hannakallah. Kalau gitu minum, secara gratis enggak perlu bayar. Semoga Allah memberikan kenikmatan kepadamu. Diminumlah dia. Setelah diminum, Ibnu Samak bertanya lagi, laumun ta khurujah min badanik bimakunta tasyariha. Seandainya air yang kamu minum tadi enggak bisa keluar lagi. Air atau makanan yang kita, makan yang kita minum ke dalam tubuh dikeluarkan lagi apa tidak? Iya, berupa ampas. Saripatinya, nutrisinya, kandungan yang bermanfaatnya diserap oleh tubuh. Sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh diapain? Dibuang. Lewat BAB, lewat BAK, lewat BA, lewat keringat, lewat ludah. Itu kan? yang bila itu tidak dibuang bahaya enggak bagi tubuh bahaya orang yang enggak bisa kencing enggak bisa BAB enggak bisa BA enggak berkeringat itu sakit bahaya loh racunnya kotorannya enggak keluar dari tubuhnya jadi bisa BAB BAK, BA dengan lancar itu nikmat apa tidak super nikmat orang yang habis dioperasi Gak boleh makan, gak boleh minum Sebelum apa? Sebelum keluar angin Ya enggak? Ada yang pernah di sini. Mudah-mudahan yang belum Jangan, yang sudah Mudah-mudahan itu yang terakhirnya Nah, gak boleh makan Gak boleh minum sebelum keluar angin Begitu keluar angin, Alhamdulillah Baru makan Boleh, jadi Bisa mengeluarkan semua itu nikmat Kata Ibn Sama kepada Harun Ar-Rashid. Wahai Amirul Muminin. Bila minuman yang masuk ke badanmu itu tidak lagi bisa keluar. Berapa yang akan kamu bayar agar air tadi bisa keluar lagi dari badanmu. Dia menjawab. Benis Fimulki, setengah dari kerajaanku akan aku berikan. Kata Ibn Samak, maulkon kima Tuha, kima Tuho surbatima, lajadirun Allah tu nafisa Ternyata kerajaanmu hanya seharga minuman yang kau minum. Makalah tidak layak untuk mengejar seluruh dunia dan isinya untuk. Ditukar dengan nikmat Allah Azza wa Jalla Berupa iman dan amal solat Jadi kerajaan Rasyid itu hanya seharga Dengan seteguk air Agar bisa Minum walaupun seteguk setengah Dari kerajaannya Siap untuk dikorbankan Diberikan dan untuk bisa Mengeluarkan air yang diteguk tadi Setengahnya lagi sudah satu kerajaan Seharga satu teguk air Maka layakkah orang memperbutkan kekuasaan yang seharga seteguk air tadi? Lalu menangislah Harun al Rashid. Ini karena ah. berkata Fatah al mausili man adaman nazar bi qalbi warathu dalik al farah bil mahbub. فَلَا يَحْزَنُ عَلَى الدُّنْيَا وَلَا يَأْسَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهَا Kata Abul Fatah Kata Fatah Al-Masuli Siapa orang yang terus memperhatikan dengan hatinya Selalu berfikir Ingat, fungsi hati itu berfikir Fungsi hati itu memahami Allah menyatakan, Lahum kulubun la yafqahu nabihah. Mereka memiliki hati, tapi hati mereka tidak mereka gunakan untuk memahami. Walakad dara'na li jahannama kathirun min insi wal jin, Lahum kulubun la yafqahu nabihah. Kami akan penuhi jahanam itu dengan kebanyakan manusia dan jin. Manusia dan jin yang bagaimana? Lahum kulubun layafqahun nabiha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak. Layafqahun. Tidak dipakai memahami. Jadi fungsi hati memahami. Hati itu sinonim dengan akal. Afalahum kulubun layakilu nabiha. Afa lahum kulubun lah yakin bukankah mereka itu punya hati, tapi hatinya tidak dipakai untuk berfikir, hati untuk berfikir. Makanya berkata ku tadah dinukil imam Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya in nafidalika la dikra liman kana qalbun aey akalun. Di dalam yang demikian. Ada pelajaran bagi orang yang memiliki hati, makna hati adalah aklun, yaitu akal. Fungsinya memahami, berpikir. Jadi, siapa orang yang hatinya selalu berpikir, selalu bertafakur. Maka hal itu akan membuahkan al-farah bil-mahbubah. Man alfarah farah bil-ma'bab itu kebahagiaan dengan sesuatu yang dia suka, yang dia cintai. Maka dia tidak akan pernah bersedih karena urusan dunia. Dan tidak akan pernah merasa bangga dengan limpahan dunia. Dan tidak pernah putus asa dengan hilangnya dunia dari ganggamannya. Lepasnya dunia dari dirinya baik dunia itu. Uang, makanan, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas. Tidak membuat dia sedih. Tidak membuat dia putus asa. Dan begitu dunia itu dia genggam, dia raih, dia miliki. Baik uang, kekuasaan, jabatan, popularitas. Tidak membuat dia bangga. Karena dunia tidak layak dibanggakan. Ini hasil dari orang yang tefakur. Beda orang yang tidak tefakur terhadap makna dari kehidupan ini. Dunia begitu dikejar semaksimal yang dia bisa. Kalau sudah didapat bangga, kalau lepas lagi stres. Betapa banyaknya orang yang dulunya menjabat, setelah tidak menjabat, stres. Betapa banyaknya orang yang dahulu bekerja, dinas, setelah pensiun, ngapain? Depresi. Ada yang disebut dengan fast power syndrome. Sindrom setelah tidak berkuasa. Apalagi... Apalagi ketika berkuasanya jahat, dolim. Oh, takut dia setelah tidak berkuasa lagi. Takut oleh warganya, oleh rakyatnya ya. Minimal malu. Ngempat aja di rumah, gak berani keluar. Keluar ngeliat tetangganya, tetangganya mencibir. Dulu mah gak berani mencibir selama berkuasa. Setelah tidak berkuasa, mah berani. Kan gitu ya, akhirnya gak berani keluar rumah. Tidak berani berjumpa dengan orang. Karena dunia itu ada dalam hatinya. Kekuasaan, pangkat, jabatan, uang ada dalam hatinya. Begitu itu lepas, hatinya plong kosong. Sehingga kehilangan banyak di dalam dirinya. Stres dia. Jangan simpan dunia dalam hati. Berpikirlah dunia itu pasti kita tinggalkan. Dunia ini harta, jabatan dan yang sejenisnya sekedar menjadi beban berat kelak di akhirat. Sekarang dinikmati tapi kelak akan menjadi beban yang memberatkan kita. Orang yang bertafakur tidak akan bersedih dengan kehilangan dunia. Ia akan putus asa dengan jauhnya dia dari dunia. Dan tidak bangga dengan limpahan dunia yang dimilikinya. Jadi hasil tafakur melahirkan. Kona puas. Ridha. Dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Baik sedikit ataupun banyak. Baik yang baik. Bahkan yang buruk sekalipun dia ridha karena dia yakin di balik keburukan itu ada apa? ada kebaikan. Diberi sakit, musibah, dia ridha. Dia enggak suka sakit. Tapi pas Allah berikan dia ridha. Karena yakin di balik sakit banyak keuntungan, berupa gugurnya dosa, berupa melimpahnya pahala kesabaran, berupa dekatnya dia dengan Allah, berupa Diangkatnya derajat kemuliaan Berupa didengar dan diijabahnya doa oleh Allah Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain Adapun pun penderitaan, da kerugian dari sakit Hanya satu, menderita saja Udah itu Hanya satu poin Selebihnya keuntungan Maka ridho Dengan apa yang Allah berikan Ini hasil dari tafakur Melahirkan apa? melahirkan pertama qona'ah kedua tadi melahirkan zuhud sudah kita terangkan zuhud adalah tarku malayani meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya dan inilah karakter orang-orang mu'min walladhinahum anillagwi mu'ridhun dalam surah Al-Mu'minun pada aflahul mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiuun walladzina hum 'anil laghwi Sungguh berbahagia orang-orang mukmin Itu orang-orang mukmin yang khusyuk di dalam salatnya dan orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia Walladzina hum lifurujihim Orang-orang yang juga memelihara faraj-farajnya. Nah, itu ada ada ada hubungan. Antara satu karakter dengan karakter lainnya, saling berhubungan. Orang mukmin itu kenapa bahagia? Karena khusyuk dalam salat. Terus efek dari husu dalam sholat dia berpaling dari hal yang sia-sia. Dia selalu memberikan membersihkan jiwanya. Walladhi lillazka tifailun. Terus dia juga selalu efek dari hal itu, efek dari sholat yang husu, efek dari bersihnya jiwa dia memelihara fardhnya dan seterusnya. Jadi zuhud meninggalkan hal yang tidak ada manfaatnya makanya orang yang zuhud perbuatannya amalannya aktivitasnya hanya berkisar kepada wajib atau sunnah wajib atau sunnah wajib atau sunnah semua yang dilakukannya itu apa melahirkan pahala Walaupun ketika dia melakukan amalan yang mubah Tapi mubah ini mau tidak tidakmu wajib untuk kita lakukan Untuk menghindarkan mawarat Contohnya makan, contohnya tidur Makan, tidur itu kan hukum asalnya mubah Mau makan, mau tidak, tidak dosa, tidak berpahala Mau tidur, mau tidak, tidak dosa, tidak pahala Hukum asalnya mubah tapi sudah pernah kita terangkan. Amalan yang mubah bisa berubah jadi ibadah, bisa berubah jadi maksiat. Tergantung dua hal. Pertama niat, kedua adab mana yang diterapkan ketika melakukan amalan mubah tadi. Kalau niatnya benar, terus menerapkan adab sunnah jadi ibadah. Makan umpamanya, makan itu mubah. Tapi niat dia ketika makan bagus. Kenapa makan? Agar sehat dan kuat, agar ibadah lebih berkualitas. Kalau sakit-sakitan, mau semu, sahur, senin, kamis, mah, itu enggak kuat perih mau bangun malam tahajud eh oh, kena angin langsung bersin-bersin kan gitu. Saya harus kuat agar tahajud saya mantap. Agar saum sunat saya juga continue terus-terusan. Makanya makan saya harus benar. Makan saya harus melahirkan kekuatan. Tuh niat makannya tuh agar badan kuat, agar ibadahnya lebih berkualitas. Terus dia terapkan adab-adab sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal makan. Ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang hukumnya sunnah. Yang wajib, contohnya Bismillah, itu wajib. Pakai tangan kanan, wajib nggak boleh pakai tangan kiri atau tanpa basmalah dulu, nggak boleh. Oleh karena itulah. Ketika dia makan, memakai tangan kanan, kemudian bismillah dulu. Kemudian kalau itu makan berjamaah bareng dengan orang lain, tidak merebut hak orang lain. Dia cepat, ya. suapannya itu kerap badak gancang lila. Ya kerap toh terus kayaknya nggak dikunyah tuh ditelan terus satu suapannya gede lagi bukan di begini lagi tapi pakai ini, bukan pakai sendok lagi pakai sendok tembok cepat terus durasinya lama orang baru setengah piring dia sudah tiga piring nggak boleh. Dan itu makna yang diambil dari hadis Ya gulam Semillah Kul biyaminik Wa kul mimayalik Hayna Sebut nama Allah Itu wajib Bismillah Makan dengan tangan kananmu Wajib Dan makan dari makanan yang terdekat denganmu Artinya Kalau makanannya sama Kurma, kurma, kurma Jangan dulu ambil dari yang jauh Kan sama, dari yang dekat dulu Kenapa dikatakan demikian? Sebab orang yang rakus Agar bagian dia lebih banyak Dia ambil dari yang jauh-jauh dulu Setelah sana habis baru yang ini Didominasi sendiri Hawak Sarakah Kade demes ini tidak boleh. Dan itu juga berkaitan dengan makan dengan tiga jari. Maknanya, kalau makanan itu adalah makanan yang dihitung dengan jumlah biji. Seperti kurma, atau dikita dikitama apanya, seperti duku, seperti eh, apa lagi itu. Rambutan, duran. Oh duran enggak. Itu dengan tiga jari. Agar sebanyak banyaknya ngambil dengan tiga jari kan tetap sedikitnya. Beda dengan dirawu begini itu. Bagian orang keambil sama kita. Akhirnya orang juga, uh. Dia ngambil banyak. Akhirnya apa banyak-banyak. Dan itu tidak beradab. sunahnya makan dengan tiga jari itu... Kalau makanannya itu memang bisa diambil, adapun seperti nasi dengan tiga jari ya nggak bisa. Oleh karena itulah maka terapkan adab sunnah. Maka seusi makan mau, aitirab non bahasa gitu, sendawa. Mu sendawa mu tidak. Alhamdulillah terus baca doa. Alhamdulillahillazi at'amana hadza wa min ghairi haulin minni Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang makan dan selesai makan baca doa barusan, gugfirallahu mataqaddame diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hari itu sahih riwayat Imam Abu Daud dalam kitab sunannya. Lihat makan enak, sehat Media untuk mempererat ukhuwah Islamiyah ternyata menggugurkan dosa selain memperoleh pahala. Para hukum asal dari makan Allah Mubah. Tapi begitu dua hal ini diterapkan, pertama niat yang bagus, yang keduanya menerapkan adab sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal makan, makan berubah menjadi ibadah menggugurkan dosa, menambah pahala. Begitu juga tidur, begitu juga ke WC, begitu juga naik kendaraan, begitu juga keluar masuk rumah, keluar masuk masjid, keluar masuk pasar. Semuanya ada adab sunnah Nabi yang diterapkan bisa berubah menjadi ibadah. Jadi orang yang tafakur mampu merubah amalan yang mubah menjadi ibadah. Dan lahim disebut dengan zuhud. Tarku malaya'ani. Meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya. Sampai-sampai. Para ulama saking. Getol dan serakahnya mereka kepada ilmu. Serakah kepada ilmu bagus apa benar? Bagus dan benar. Sampai-sampai ke WC pun harus nambah ilmu. Tapi tidak bisa bawa kitab ke WC sambil jongkok atau sambil duduk buka kitab. Sejam baru beres. Tidak begitu. Karena tidak boleh bawa kitab yang di dalamnya ada ayat atau hadis dibawa ke dalam WC. Tapi tetap ingin ada tambahan ilmu. Maka disuruhlah muridnya membacakan kitab secara keras di luar WC terengar oleh gurunya dalam wc jadi sambil ngeden sambil dengerin itu bacaan kitab keluar dari wc nambah ilmu membersihlah pasienagi sebelum keluarnya itulah sikap zuhud selalu memanfaatkan semua detik waktu yang dilalunya untuk menghasilkan pahala untuk kebahagiaan di akhirat Tidak ingin ada satupun waktu berlalu Tanpa adanya manfaat bagi dirinya Itu hasil dari tafakur ya? Jadi tafakur melahirkan sikap kona'ah Dan juga zuhud Orang yang berakal Dia selalu mempergunakan akalnya Fikirannya untuk melahirkan manfaat bagi dia dunia dan akhirat dari seluruh amalannya berkata para ulama di antaranya apa yang diterangkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in fa inal 'aqila la yazalu yu'milu 'aqlahu wa fikruhu fi kulli ma ahammuhum min sya'niddunya wal akhirah fa waqa'a Ala aurati sat al auratin sataraha aw sulmatin saddaha aw aibin aslahahu. walayazalu hadha haluhu wa da'buhu hatta yastaqima lahu amru Walayakunu yakunu dhalika illa lil aqil ar-rashid alladhi yajulu bifikrihi fikrihi wayanduru bi aqlihi ya'lamu annahu laysa bima'sum Fatawa Qaul Khalal min Amal fi Amali, Fayuendulahu ma yahtajuh fi termimihi wa islahihi, wajuznu bi nafsihi al anzawat takzir, Fayuhsin al isti'anat bi Rabbih. Orang yang berakal selalu menggunakan akalnya dan fikirannya untuk perkara-perkara yang penting baik dunia ataupun akhirat. Bila dia terjerumus ke dalam sesuatu yang dianggap aurat Dia tutupi Atau kesalahan Maka dia perbaiki Atau aib Maka dia koreksi Terus seperti itu Keadaan dan kebiasaannya sampai seluruh urusannya lurus dan ini tidak akan mungkin bisa dilakukan kecuali oleh orang, orang yang berakal dan memfungsikan akalnya secara benar. Dia selalu berpikir dengan akalnya bahwa dia itu bukanlah makhluk yang maksum. Suatu saat pasti terjerumus ke dalam kekeliruan kesalahan. Maka setiap kali itu terjadi dia melakukan koreksi dan perbaikan Dia meyakini dirinya lemah dan taksir Taksir itu kurang dalam melakukan kewajiban Maka dia berusaha memperbaiki dan minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu hasil dari tafakkur Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala Al-fikru mir'atun turika hasanatika wasayiatika Berfikir itu adalah cermin. Dia, si cermin itu memperlihatkan kepadamu seluruh sisi hidupmu. Baik yang buruk ataupun yang baik dari, dari dirimu itu terlihat. Kita ngaca. Ada jerawat, badag kelihatan apa? Tidak, kelihatan. Kalau wanita, laki-laki juga ada. Ada flek hitam, kelihatan? Kelihatan. Atau selain jerawat dan flek hitam, ada apa? Kokolotin. Apa kokolotin itu? Tutuaan. Kokoloten bahasa Indonesia-nya apanya? Ya kokolotin lah. Ada ringkau, apa ringkau itu? Kerijut-kerijut. Ringkau apa ringkau? Keriput. Ada keriput-keriput. Kelihatan tidak? Kelihatan. Yang baiknya yang putihnya ada, yang kencengnya ada kelihatan, yang buruknya juga ada apa yang dilakukan oleh orang yang bercermin setelah di dalam cermin itu melihat kekurangan dan kelebihannya semua kekurangannya dia hilangkan dia tutupnya jerawat, dicabutkan, ambil pinset cedut, dicabut jadi borok terus yang flek-flek hitamnya dihapus sama uh, bedak atau apa, ditutup Ya, ditutup. Sehingga kelihatan putih semua kincelong Padahal populasan Populasan itu hasil Mulas pakai bedak Warna kulit aslinya tidak kelihatan Yang ada bedak aja tebal Seperti pamfir Nah Itu yang dilakukan oleh siapa? Oleh orang yang bercermin Semua hal yang dianggap buruknya Dia cepat atasi semua yang baik-baiknya dibiarkan atau lebih diperbaiki lagi. Itu hasil dari bercermin. Tahu lebih dan kurangnya. Tahu baik dan buruknya. Lalu dia mengambil langkah antisipasi. Hasil bercermin, melahirkan upaya perbaikan. Kata Fudayil bin Iyad, berfikir itu seperti bercermin. Dengan berpikir seseorang tahu mana salahnya, mana benarnya, mana kurangnya, mana lebihnya, mana baiknya, mana buruknya, tahu. Setelah tahu apa yang dia lakukan, dia memperbaiki semua kekurangannya. Berdasarkan hal itulah, maka Tafakur melahirkan usaha perbaikan. Usaha mengoreksi kesalahan. Usaha menutupi aib. Dan usaha mempertahankan semua kebaikan yang ada dalam dirinya. Bahkan meningkatkannya. Berdasarkan hal itulah maka selain berpikir ini melahirkan sikap kona'ah, sikap zuhud, juga melahirkan sikap selalu memperbaiki diri. Selalu mengadakan ikhtiar upaya untuk perbaikan dari seluruh kesalahan. Sebab tadi disebutkan, berpikir itu ibarat bercermin. Hasil dari bercermin adalah, dia akan memperbaiki semua keburukan dalam dirinya. Ya, Sebagaimana orang yang berpikir juga pasti melakukan ikhtiar. Selain itu, hal yang lebih luar biasa dari hasil tafakur adalah tajdidul iman. Orang yang bertafakur itu akan selalu memperbaiki imannya. Seorang mukmin bila dia memperbagus cara berfikirnya, selalu menelaah hakikat dari perjalanan hidupnya. Apa akibatnya? Akibatnya Allah akan beri hidayah dia, Allah akan hidupkan hati. Kenapa demikian? Karena iman oleh Allah SWT itu digambarkan ibarat pohon. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat yang ke-24. Kasyajaratin tayyibatin asluha thabit wa faruha fissamah. Bahwa iman itu seperti pohon yang bagus, akarnya mantap tertancap kuat di dalam bumi, sedangkan cabangnya menjulang tinggi ke atas langit. Iman itu ibarat itu tuh. Dan penafsiran para ulama tentang hal ini banyak. Salah satunya yang dimaksud iman itu akarnya tertancap di dalam tanah. Artinya tauhidnya berurat akar di dalam hati. Cabangnya termasuk daunnya, bunganya, buahnya menjulang tinggi ke langit adalah... Amal soleh yang lahir dari tauhid yang benar tadi berupa ibadah yang intensif amal soleh dan kemuliaan akhlak itu naik terus ke langit sampai kepada Allahazza wajalla. Karena iman yang benar wajib dibuktikan diwujudkan, diaplikasikan dalam bentuk amal soleh dan kemuliaan akhlak itu wujud nyata dari iman. Kalau orang aku iman tapi ternyata akhlaknya buruk. Amal-amalnya salah bukan soleh. Menunjukkan keburukan imannya. Maka yu'minu billahi wal yu'min akhir fal yakul khairan awli yasmud. Fal yukrim ya rohu fal yukrim daifah. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir. Ini tauhid nih, ini iman. Tidaklah dia berbicara baik atau diam. Ini akhlak, ini amal soleh. Cara baik, amal soleh atau diam dari keburukan ini amal soleh. Ndalah memuliakan tamu, ndalah memuliakan tentang itu amal soleh. Akmalul mukminina imanan ahasinuhum akhlakoh. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik apanya akhlaknya. Iman berbanding lurus dengan akhlak dengan perbuatan. Itulah yang dimaksud pohon iman itu tertancap di dalam tanah, cabangnya, buahnya menjulang tinggi ke langit. Maknanya tauhid berurat akar dalam hati, dalam jiwa manusia, dan buahnya berupa amal soleh dan akhlak terus naik ke langit diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makna dari ayat tadi, surah Ibrahim 24, bahwa iman itu seperti pohon yang baik, akarnya menancap kuat, dan cabangnya menjulang tinggi ke atas langit. Berkata para ulama yang yang dikemukakan oleh imam Ibn Qayyim al-I'lam al Wa shajaratu al-iman Uruquha al-ilmu wal-ma'rifatu wal-yaqin Wa saquha al-ikhlas Wa furu'uha al-a'mal Wa thamratuha ma tujibu al-a'mal saliha min al-athar al-hamidah Wa sifatil mahmudah Wa al-akhlaqi al-zakkiyah hadi wa dalwa al-mardhi فاستدل الناذر على غرس هذه الشجره في القلب وثبوتها فيه بهذه الامور فاذا كان العلم صحيحا مطابقا لما معلومه الذي انزله الله انزل الله كتابه به والاقتاد مطابقا لما اخبر به عن نفسه واخبرت به ان هو رسوله والاخلاص قائما في القلب Pohon iman akarnya itu adalah ilmu, makrifah dan yakin Akar dari pohon adalah ilmu Sering kita jelaskan Ilmu yang benar ini yang melahirkan keimanan Seluruh lafad iman dalam Al-Quran Di dalamnya sudah tercakup ilmu Iman yang lahir dari ilmu Bukan iman yang didasarkan pada kebodohan ikut-ikutan orang nggak tahu alasannya apa orang begitu begitu orang begini begini itu iman yang palsu yang semu iman yang benar iman yang dasarkan pada ilmu Allah berfirman faklam an-nahula ilaha illallah ketahuilah pelajarilah, lah fahamilah ilmuilah tentang apa la ilaha illallah pelajari isi la ilaha illallah Hasil mempelajari ilahilah Allah lahir iman, iman yang lahir dari ilmu. Jadi akar dari pohon imanlah ilmu ma'rifah dan yakin. Batangnya adalah ikhlas, cabangnya adalah amal-amal, dan buah yang lahir dari hal itu adalah berupa amal soleh dan kemuliaan akhlak. Sifat-sifat yang terpuji dan yang sejenisnya. Jadi inilah pohon iman. Akarnya ilmu, batangnya ikhlas, cabang-cabangnya amal-amal soleh, buahnya adalah kemuliaan akhlak. Bila ilmunya ilmu yang benar sesuai dengan Quran dan sunnah yang Allah turunkan. Akan melahirkan ikhtikad, keyakinan yang benar juga. Akan melahirkan iman yang sesuai dengan apa yang Allah turunkan dan diajarkan oleh para rasulnya. Maka iman ikhlas pun akan tertancap kuat di atas akarnya. Ikhlasnya itu tadi batangnya. Lahirlah cabang-cabang yang kuat juga. Akarnya kuat, batangnya berupa keikhlasan juga kuat. Amal-amal yang bertumpuk pada keikhlasan juga akan kuat pula. Akan melahirkan daun yang rimbun. Hijau, bisa dipakai berteduh. Melahirkan bunga-bunga yang banyak dan indah. Dan melahirkan buah-buah yang berkualitas. Yang enak rasanya. Dan bermanfaat bagi tubuh orang-orang yang memakannya. Tapi sebaliknya. Bila ilmu yang tertanam. Ilmu yang bertolak belakang atau menyimpang dari Quran Sunnah. Maka. Tidak akan kuat. Melahirkan batang yang rapuh dan batang yang buruk juga. Lalu dari batang yang buruk dan rapuh itu lahir cabang-cabang. Kalau cabangnya terlalu gede, batangnya terlalu gede, atau batangnya biasa, cabangnya tidak mungkin lebih gede dari batangnya kan? Kalau cabang-cabangnya, ranting-rantingnya kecil tapi banyak keberatan. Terus daunnya juga rimbun, ketebak angin. Apa yang terjadi? Sementara akarnya, akar yang lemah. Runtuh itu. Rungkad. Rungkad itu tercungkil dengan akarnya. Ruk runtuh. Hancurlah. Pohon itu Matilah binasalah pohon itu Demikian juga iman Kalau bertumpu Bukan pada Pada akar yang kuat Yang benar Ya, Berdasarkan hal itulah Maka pohon Yang baik, yang benar, yang kuat Adalah pohon yang Akarnya bagus Berakar pada Ilmu yang benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Semakin mendalam berarti akarnya semakin tertancap kuat. Kalau akarnya mengunjam ke dalam perut bumi dengan banyak cabang-cabang dari akarnya yang mencengkram tanah, maka batang segede apapun akan kuat disangga. Maka batang yang gede akan memungkinkan dia tumbuh setinggi mungkin. Kalau umpamanya batangnya kecil gak mungkin tinggi-tinggi amatnya nyelek keceng gitu. Kayak tiang listrik. Tiang listrik kuat karena memang besi. Tapi kalau kayu, enggak. Ya, pohon kelapa itu nyelek keceng. Tapi memang batangnya kuat karena akarnya juga kuat. Pohon kelapa itu gak akan bisa dirabut dengan akar-akarnya. Paling digergaji, ditebang akarnya tuh susah. Itu yang disebut dengan tunggul dalam bahasa Sunda. Tunggul dirurut, catang dirumpak tuh kayak gitu. Tunggul, tunggul itu bekas pohon kelapa yang sudah ditebang itu kuatnya bukan main. Dirurut, ditabrak, ya negara cadas itu. Oh bahkan kitanya yang celaka sendiri kan gitunya. Jadi. Iman yang kuat dan benar bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah akan melahirkan batang yang kuat dan bagus. Dari batang yang kuat dan bagus berupa keikhlasan ini lahir amal-amal yang bertumpuk pada batang tadi. Amal itu cabang-cabangnya ini. Lalu berbunga dan berbuah berupa akhlak-akhlak yang mulia. Ya Berdasarkan hal itulah maka Orang yang bertafakur berpikir Dari mana asalnya akhlak dan amal? Ternyata dari iman Dari mana asalnya ada buah, daun, dan ranting? Itu dari akar Tanpa ada akar gak akan ada batang Tanpa ada batang gak akan ada ranting Gak akan ada daun, gak akan ada bunga, gak akan ada buah Untuk melahirkan buah yang manis tanam Tanaman yang bagus Itu Pohon dari keimanan Akarnya adalah ilmu tentang Quran dan Sunnah Melahirkan iman yang kuat Iman yang kuat Melahirkan keikhlasan Itulah batang dari pohon itu Batang yang kuat dan gede Kokoh ini melahirkan Ranting, dahan-dahan Itulah amal-amal soleh Setiap dahan dan ranting itu Melahirkan Daun, bunga, dan buah itulah akhlak yang mulia. Jadi, berpikir demikian, oh ternyata bagian dari pohon satu sama lain saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Antara buah dengan akar jelas kaitannya itu, ya. Oleh karena itulah, maka diselaraskan seluruhnya. Agar si buahnya bagus, batangnya harus, eh, rantingnya, cabangnya, dahannya harus bagus. Agar dahannya bagus, batangnya harus bagus. Agar batangnya bagus, akarnya harus bagus. Diperbaiki semuanya. Maka dari sinilah lahir sikap orang yang selalu bertafakur akan selalu memperbaiki imannya. Makanya salah satu di antara buah dari tafakur anna min samratit tafakkur tajridul iman. Salah satu di antara buah dari tafakur selalu memperbaiki iman. Dengan cara apa? Dengan cara terus menerus perhatikan dipelihara akar dan seluruh bagian dari pohon tersebut maka berkata para ulama Fashajarah syajarah la tabqa hayatan illa bimadatin tasqiha wa tumanniha fa idza quti anha asqi yu ushaqa ay yaybas islam fil qalb in lam yata'adahha sahibuha bi saqiha kull bil ilmi nafiy wal salih wal audi bitadhakkur ala tafakkur wa wa illa aw shakat ay ay yaybas kadhimamul qayyim qahun akan selalu hidup dengan subur dengan cara disiram dan dipupuk. Kalau siraman dan pupuk ini dihentikan, Pohon itu akan kering. Karena dia tidak pernah nutrisi yang dibutuhkan. Air jelas dibutuhkan. Tidak disiram, tidak ada hujan, Dia akan kering. Tidak dipupuk, dia akan garing. Demikianlah kondisi pohon. Kalau tidak dipupuk, tidak disiram Maka Akar akan rapuh Batang juga akan keropos, Dahan-dahan yang dihasilkannya Juga akan melenoi Dan tidak akan melahirkan buah Garing Demikian juga pohon Islam Di dalam hati Bila orang Yang menanam pohon Islam Di dalam hatinya itu Si pohon Islamnya itu tidak disiram tidak disiram dengan ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari Quran dan sunnah. Tidak disiram dengan bacaan Al-Quran. Tidak disiram, tidak dipupuk dengan amal soleh, dengan sholat, dengan infak dan sodakoh, dengan semua yang Allah perintahkan. Maka dipastikan pohon iman, pohon islam dalam dirinya akan keropos. Kalau sudah kropos akan melahirkan akhlak yang buruk tadi. Iman rusak, akhlak pecat. kebejatan akhlaknya belinnya tingkah laku seorang menunjukkan keburukan imannya. Berkata Rasulullah SAW, Allahi la yu'minu. Wallahi la yu'min wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya, "Man ya Rasulullah siapa wahai Rasulullah allazi la ya'manu jaruhu bawa'iquh?" Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Yang suka ganggu tetangga itu tidak ada iman. Mengganggu tetangga itu akhlak yang buruk dan itu menunjukkan imannya terkikis. Dikatakan tidak ada iman. Itulah yang terjadi pada pohon iman dalam diri kita bila tidak dipupuk, tidak disiram. Wajib ini iman disiram dengan ilmu, ilmu syar'i, ilmu tentang Quran dan Sunnah tentu saja. Dengan amal soleh, dengan ibadah, dengan baca Al Quran, dengan zikir, dengan takarub kepada Allah wza-wajalla. Dari sinilah akan melahirkan buah berupa kemuliaan akhlak. Nah inilah perlunya kita untuk menyiram iman pohon iman dalam diri kita. Salah satunya dengan tafakkur. Tidak ada iman, nggak akan bisa masuk surga. Kata Nabi Shallallahu Salam, latadholjan nahatatukminu, walatukminu nahat hal walatukminu hatatahabu. Kamu nggak akan bisa masuk surga. Sebelum kamu beriman. Dan kamu tidak dikatakan beriman sebelum kamu saling mencintai sesama kalian. Saling mencintai ini akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia wujudnya terdari iman. Dan iman adalah kunci untuk bisa masuk ke dalam surga. Inilah salah satu di antara buah dari tafakur yaitu tajdidul iman. Poin berikutnya. Buah dari Tafakur lah Sabilun kawiyun limudafaatil hawa. Ini luar biasa. Benteng yang kokoh. Salah satu di antara buah dari Tafakur adalah Orang itu mampu Memerangi hawa nafsunya. Loh, bagaimana bisa kok Tafakur bisa menyebabkan orang tersebut mampu memerangi hawa nafsu? Bisa, bingit. Penjelasannya Kamis yang akan datang. Sekarang sudah habis waktunya untuk menerangkan. InsyaAllah kita akan lanjut di hari Kamis yang akan datang. Untuk sekarang kita masukkan sesi tanya-jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah seperti tadi ketika makan bersama atau parasmanan mengambil makan yang banyak sehingga orang lain kehabisan Terancam dengan hadis yang mengambil harta saudaranya untuk mengumpulkan harta bagi diri sendiri Maka akan diganti dengan segenggam api neraka dari harta yang diambil Iya, barokallahu fiqh Ya, ada orang yang menerapkan jurus sakti yang disebut dengan Aji Mumpung. Kalau para semanan dibiarkan bebas ngambil sendiri, sualayan, dia tidak ngambil nasi dulu. Ngambil daging dulu dua, tiga, tutup sama nasi. Jadi tidak kelihatan. Nanti di akhirnya ambil lagi daging satu. Padahal di bawahnya sudah ada tiga. Jadi oleh orang lain terlihat, hanya satu daging ini maknaah, na'ah. Eh. Padahal di bawah ada tiga, jadi total empat. Padahal si sahibul hajah, pemilik hajat, sudah ngitung tuh tamunya berapa orang, jadi berapa potong daging yang harus disiapkan plus sadangan. Ternyata yang kayak gitu banyak. Apakah ini termasuk ke dalam yang dilarang tadi ya? Karena inti dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kul mimma yalik. Makan dari yang terdekat. Penjelasan para ulama tentang hal itu adalah agar tidak menimbulkan apa kecemburuan atau iri kepada yang lain. Kalau lihat Jatah makan di hadapan kita Dilewat, ngambil dulu jatah orang lain Orang lain Akan terapa? Terpancing Wah oh, akhirnya dia begitu ribut Jadi Jangan sampai Ada ketidakmerataan Di dalam hal jatah makanan Sehingga tidak menimbulkan perasaan-perasaan kecemburuan yang yang tidak perlu akhirnya bertengkar berebut makanan. Dan ini masuk ke dalam apa yang diterangkan dalam hadis tadi. Jangan enggak boleh, ya. Apakah haram bagi dia makanannya itu sudah halal? Karena itu sudah diikhlaskan oleh pemilik makanan, siapa saja silakan. Tapi ada maldorot yang muncul, yaitu orang lain nggak kebagian, orang lain yang tahu yang melihat akan keki kan kepada orang dasal Sirakus kan gitu. Maka tidak boleh itu dilakukannya, tetap tidak boleh walaupun tidak sampai jatuh haramnya makanan itu bagi dirinya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz, saya bekerja sebagai konsultan, namun ada salah seorang rekan yang kurang amanah, sehingga merugikan bagi kami. Termasuk merugikan konsumen, klien, sehingga saya harus mengganti kerugian sampai ratusan juta rupiah. Eleh. Bagaimana hukumnya jika saya tidak melibatkan lagi dia dalam setiap pekerjaan dan selalu memberikan peringatan kepada klien untuk tidak percaya sama dia dengan tujuan supaya tidak ada lagi yang tertipu. Ia ya, harus begitu. Jadi tegur orang itu ambil lagi yang bukan hak dia. Kalau umpat ternyata tidak jerak, pidanakan untuk memberi efek jerak. Kalau tidak begitu nanti keluar dari tim kita kerja di tempat lain gitu lagi adat kakurungku adat kakurungku iya dimanapun dia bekerja selalu begitu makanya patut diwaspadai banten kalau ada orang sudah banyak pengalaman kerja di anus setahun di anus tahun wow oh, udah puluhan perusahaan saya harus dicurigai itu. kok cuma setahun setahun kalau memang posisi enak gaji enak Pasti akan terus berlanjut sampai tingkat tertinggi Dari promosi yang mungkin bisa didapat Dari karir yang bisa diarai Ini baru setahun, lima enam bulan sudah keluar Lima bulan sudah sepetut dicuriga itu Jangan-jangan dipecat Karena ada kasus Karena ada masalah gitu ya Kalau sikap hianat ini perlu gak orang lain dikasih tahu? Ya perlu Agar tidak ada lagi korban Gibah bukan Iya itu gibah Tapi gibah yang dibolehkan bahkan diharuskan Karena termasuk bagian dari Amar ma'ruf nahi munkar Lidaf idhulmi Untuk mencegah kezoliman yang terjadi Sama dengan begini Kita ngariung ada acara Terus ada seseorang Yang kita tahu dia copet Hanya kita yang tahu Orang lain enggak dia datang dari jauh. Harus gak dikasih tahu jam awas kalau dia datang copet hati-hati. dong. Iya harus. Gibah gak? Gibah. Tapi itu yang harus. Maka Imam An-Nawilam Kitab, Riyadus Salihin, ketika membahas bab ghibah, ada subbab yang diberi judul, Ma yubahu minal ghibah. Beberapa ghibah yang dibolehkan. Bahkan diharuskan. Termasuk ngasih tahdir, warning, peringatan terhadap seseorang yang nyatanya tak jahat. Yang apabila kita tidak diberitik kita tidak beritahu banyak korban. Maka saya bilang awas. Kelihatan tu ada orang pakai baju anu, ya itu copet. Hati-hati dompet. Maka semua orang selamat. Ya, kalau enggak dikasih tahu, kebahah dosa cacing pas pulang semua nangis dompetnya hilang jadi berlangsunglah kejahatan karena diamnya kita dari keburukan ya maka tidak boleh diam tapi harus dikasih tahu asalamualaikum sad waalaikumsalam Beberapa waktu lalu saya dapat telepon dari salah satu yang ngaku ojol. Ojek online. Dan menawarkan hadiah. Kodalullah saya tidak ngeh. Kalau HP tersebut dari penipu. Sampai saya sadar dia minta nomor seri ATM saya. Oh bahaya itu. Namun dia berhasil... Namun dia berhasil meretas akun ojol saya. Dan meretas salah satu fasilitas pay. Pay apa ini? Pay Anu lah. Yang menimbulkan tagihan sebesar 500 ribu. Cukup besar bagi saya. Sama bagi saya juga cukup besar. Apakah saya wajib membayar tagihan tersebut karena setiap harinya tagihan tersebut bertambah 2000 per hari dan saya belum bayar sampai sekarang. Bayar saja bukan karena kewajiban tapi karena dalam agama menghindari dari madharat. Kalau enggak kan berbunganya. Kita enggak bisa, itu bukan ini saya saya ketipu ya. Hakikatnya ketipu tapi data yang real, yang nyata. Akibat tipuan itu menyebabkan kita wajib bayar. Kalau enggak, ya tetap kita dituntut di pengadilan. Bunga berbunga. Tetap enggak bisa menghindar dengan alasan itu kena tipu, enggak bisa. Bayar. Untuk menghindari apa? Mabarat. Untuk menghindari masalah. Lain kali hati-hati. Sama dengan orang yang HP dan nomor HP dan apa namanya? eh eee... nya disalahgunakan. Nomor HP kan bisa di cloning ya. HP, nomor HP kita di cloning, KTP kita difoto terus dipakai untuk pinjaman online. Ya banyak sejuta, dua juta. Tapi enggak dibayar-bayar. Yang dikejar kita Memang secara-secara kita tidak berkewajiban, tapi secara hukum positif, data kita dan HP kita yang dipakai, gimana lagi? Kita tetap yang dikejar-kejar. Kalau bisa, orang itu dicari dipidana, agar jerak tidak berbuat lagi seperti itu ke orang lain. Tapi untuk menghindari madarat, ya udah bayar. Gimana lagi? Ya itu? Kalau enggak, tetap kita dikejar-kejar. Dan tambah gede. Dari satu juta bisa mencapai lima puluh juta. Kalau tidak diapa? Tidak dibayar-bayar. Dikejar terus. Walaupun kita bayar pokoknya aja, Bunganya enggak. Bunganya bunga berbunga lagi. Terus. Tuntaskan sampai selesai. Minta tanda bukti pelunasan dan simpen. Kalau-kalau suatu saat ada. Tagihan lagi di luar dugaan kita. Ini kita ada bukti ya. Lunasi untuk menghindarkan masalah dan hati-hati. Kalau bisa orang tadi dikejar dan dipidana untuk memberi efek jerak. Kalau tidak jerak minimal selama ditahan dia tertahan tidak lagi melakukan penipuan tadi. Bismillah. Ustaz mohon nasihat. Ana lebih semangat jika menuntut ilmu syari, namun sebaliknya jika mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Oh, mungkin pas skripsi mah malesnya. Apakah ana termasuk orang yang lalai dalam urusan dunia? Ada urusan dunia yang bila dilalaikan mengganggu ibadah dan urusan akhirat kita. Kalau itu terjadi, hadapi selesaikan urusan dunia tersebut. Seperti umpamanya tadi itu. Ada tagihan yang bukan hutang kita. aduh, Ngeganggu gak ke ibadah? Iya, ke fikiran, ke perasaan, ke waktu kita. Selesaikan. Karena bisa membuat kita tidak tenang dalam hidup. Nah termasuk skripsi. Ini urusan dunia. Kecuali kalau skripsinya umpamanya ulum syar'iyah, tapi katakanlah ini urusan dunia, ilmu dunia. Kalau tidak diselesaikan ada madarat, tidak? Ya ada madarat lah. Kita bayar tiap semester, ya, pakai uang orang tua, tapi di, nggak digarap-garap. Kira-kira madarat nggak? Iya madarat. Orang tua nanya terus, ya. Sementara jatah waktu kuliah kita terbatas, bisa do nanti. Kalau DO nanti masalahnya tambah rumit. Urusan dunia diabaikan tapi berefek kepada urusan akhirat kita. Jadi ke bawa-bawa dalam sholat, ke bawa-bawa dalam ngaji, ke bawa-bawa dalam ibadah kita rusaklah kualitas dari ibadah kita. Jadi walaupun ini urusan dunia, selesaikan dengan sesungguh-sungguhnya dalam rangka menyelamatkan ibadah dan urusan agama kita, ya, selesaikan dan di sana ada nilai ibadah. Terakhir ya, assalamualaikum waalaikumsalam. Ustadz, kalau kita menerima kembalian uang, di uang itu ada catatan, coretan, atau tulisan, apakah masih bisa digunakan uangnya? <laughs> ini bukan urusan agama, masih kayaknya ya. Masih. Sebab saya pernah dapat uang, Soekarno-Hatta. Di sana ada tulisan, siapapun yang pegang uang ini kontak nomor ini. Dia tulis HP di nomor HP di sana. Duh, ini orang. Dari tulisannya tulisan perempuan. Lalu saya belanjakan ke supermarket. Diterima. Dia si kasir hanya lihat tulisan senyum, senyum. sudah. Tapi bisa kok. Ya, Allahualam secara hukum positif tanya ke ahli hukum ya. Apakah uang yang ada coretannya masih bisa jadi alat tukar enggak? Masih ya selama tidak sobek, kecuali kalau dolar. Kalau dolar nggak akan diterima, ya dilipat dikurangi sepuluh ribu. Ada coretan, kalau coretan bisa dihapus, Iya bisa dihapus. Kalau sedikit ada e, cacat dikurang nilainya Hanya dolar tuh, lo Amerika. Kalau yang lain-lain nggak. -lain, Jadi jangan stepless. Jangan dicoret-coret, jangan di apa lagi, disobek, jangan panjang tingtemah terakhir panjangnya ini. Apabila seorang wanita yang sudah menopause tapi berapa minggu belakangan ini seringkali keluar flek coklat atau bahkan darah haid. Apakah diperbolehkan untuk sholat dan baca Quran? Mohon penjelasan. Kalau darah itu sifatnya dari tiga sifat adalah darah haid. Dari baunya, dari warnanya, dari kekentalannya. Makanya setiap wanita wajib mengetahui tiga sifat dari darah haidnya. Kalau tidak, kalau ada keluar darah tapi sifatnya tidak demikian, berarti istihadah. Nah, wanita yang menopause mungkin suatu saat keluar lagi flek seperti itu mungkin, mungkin menopause itu baru gitu ya. Jadi menjelang menopause, darah haid keluar sedikit dan sebentar. Biasanya sepekan ini lima hari, ini empat hari, ini tiga hari dan sedikit sedikit. Sampai akhirnya hanya flek-flek saja. Itu akhir dari masa-masa haid dia. Kalau sifat darahnya darah haid, maka itu haid, maka tidak boleh sholat. Seperti hukum haid biasa. Tapi kalau darah yang keluar seger, amis, bersih, apa merahnya merah bersih, berarti bukan darah haid. Itu darah penyakit. Dan itu istihadah wajib sholat. Wajib saum kalau itu di bulan Ramadhan, ya. Jadi lihat sifat dari darah yang keluar. Cukup ya sampai di sini. Mohon maaf tidak seluruh pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Subhanakallahuhihimmilik, ashadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaiqul hamdulillah. Rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiah Sunnah, 1476 kHz.